Assalamualaikum Saudara-saudara, berita malam edisi hari ini Minggu 8 Oktober 2017 dibacakan Ardian Wakil Bupati Galus hadiri musyawarah ulama lintas tengah. Warga Padadabiran ditangkap bawa ganja 14 kg. Mulai besok agar berlaku kan hari kerja. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom SRAMBIFM.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 Sudarlun Wakil Bupati Gayulu Said Sani hadiri milat ke-9 pesantren Ruhul Azam dan musyawarah ulama lintas tengah yang diikuti para ulama dan tokoh agama dari Kabupaten Bertetangga. Acara itu berlangsung digunyak pondor pesantren Ruhul Azam Blankajren. Kegiatan milat ke-9 ponpes dan musyawarah ulama lintas tengah tersebut dihadiri para ulama dan tokoh agama dari Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Lokop Serbaja di Aceh Timur, Dan selain itu para ulama dan tokoh agama di Kabupaten Galus tersebut serta ratusan masyarakat lainnya. Wakil Bupati Galus H. Said Sani dalam sambutannya mengatakan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan bupati dan wakil Bupati Galus akan menggalakkan pertemuan dengan para ulama dan tokoh agama lainnya di Kabupaten tersebut. Hal itu merupakan salah satu bagian dari visi dan misi kepala daerah. Darlun dua warga pedada Biren yang akan menyeludupkan 14 kg ganja ke Batam, Kepulauan Riau, ditangkap Polsekta, Medan Timur. Keduanya adalah MAB 48 tahun dan rekan wanitanya Nur 40 tahun. Mereka ditangkap di Loket Bus Makmur, Jalan Tritura, Medan. Ketika itu keduanya tengah bersiap-siap akan berangkat ke Pekanbaru, Riau melalui jalur darat. Kompol Sektame dan Timur Kompol Wilson B. Pasaribu mengatakan ganja tersebut ditemukan dari dua tas yang dipegang oleh masing-masing tersangka. Menurutnya tersangka cukup menyadari jika tas tersebut berisi benda terlarang. Keduanya mengaku hanya sebagai kurir yang disuruh oleh seseorang yang berinisial N, pria Saloks Mawai, yang memberikan kuasa untuk membawa ganja tersebut ke Batam. Sementara itu saat ini pihak kepolisian terus memburu sosok N termasuk jaringan lain yang kemungkinan berada di Medan. Sedarlun Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya terpilih M. Jamin Idham dan Khalidin Usman minggu siang secara terbuka meminta maaf kepada seluruh masyarakat dan pendukungnya. Permohonan maaf ini disampaikan sehubungan dengan terbatasnya ketersediaan kursi bagi tamu undangan yang disediakan oleh Panitia Pelaksana Pelantikan di Z1 DPRK Nagandraya. Menurutnya, bagi masyarakat yang tidak mendapatkan undangan pelantikan untuk tidak berkecil hati, Bupati Jamin Idham dan Wabub Khalidin Usman telah menyediakan tempat duduk dan tenda yang tersedia di Kompleks Perkantoran PU Raya. Kompleks perkantoran Sukamakmu yang berada persis di samping gedung DPRK. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara mulai Senin besok memberlakukan 5 hari kerja bagi kantor-kantor di jajaran Pemkab Agara. Bupati Aceh Tenggara Raidin Pinim MAP mengatakan mereka mulai memperlakukan 5 hari kerja bagi PNS maupun tenaga honor. Jam kerja dimulai pukul 08.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan jam istirahat pukul 12.30 hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat termasuk diberikan kesempatan kepada staf untuk makan atau pulang ke rumah masing-masing, dikarenakan biaya makan tidak lagi ditanggung oleh Pemkap Agara. Lima hari kerja ini Sudarlun menurut Raidin lebih efektif daripada enam hari kerja. Dengan diberikan 5 hari kerja tersebut, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi PNS maupun honorer untuk dapat berusaha seperti berladang dan kegiatan lainnya. Sederlun anggota Perbakin Aceh dan Perbakin Sumatera Utara berhasil menembak mati hama babi hutan sebanyak 408 ekor di kawasan Aceh Barat dan Aceh Jaya dalam wisata berburu yang berakhir minggu tadi. Wisata berburu berlangsung mulai 5 Oktober, rangkaian memeriahkan hut ke-72 TNI ditutup oleh Danrem 012 Tegu Umar Kolonel Infantri Nevra Virdaus di pelataran Hotel Tiara Melaboh. Penutupan dan penyerahan hadiah kepada peraih juara wisata berburu yang keempat kalinya diselenggarakan di Aceh Barat, turut dihadiri Bupati, Hati Alaidin Syah, dan Dimlet Kolinfantri Heri Riana Sukma, Kapolresa KBP Teguh Priam Bodo Nugroho, Ketua Harian Perbakin Herman Abdullah, Ketua Panitia T. Ali Devi, dan pejabat lainnya. Tandre menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan wisata berburu tersebut sehingga petani dapat tertolong dengan berkurangnya hama babi. Darlun tenaga bakti pada Dinas Pendidikan prijaya Faisal SPD menegaskan kepada Lembaga Koalisi Barisan Guru Bersatu Kobar GBAC untuk tidak mengait-ngaitkan tudingan pemotongan jerih 38 guru TK non-pegawai negeri sipil, Sepijai dengan Kepala Disdik Saiful Rasid MPD Hal tersebut di Tenggarainya bukan urusan Kadisdik Akan tetapi merupakan urusan pribadi selagu tenaga bakti Yang diberikan Wewenang untuk melakukan tugas verifikasi guru TK Guna mengurus berkas ke pusat sehingga mereka pun terbantu dengan sendirinya Dikarenakan awal persoalan ini pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan pada 2016 lalu memberikan kuota dasar hanya 5 orang guru. Namun berkat kesungguhan dimohon penambahan 10 orang namun pihaknya juga mengusulkan 102 guru. Dalam perjalanannya dinyatakan lulus verifikasi 86 orang dan terakhir hanya 38 orang yang di-SKKAN. Oleh karena itu, ia berharap Kobar GB tidak perlu mengait-ngaitkan tudingan pungli ini dengan mengalamatkan kepada kadistik Sudarlun dan Rem 012 Tegu Umar, Kolonel Infantri Nevra Firdau, Sabtu siang kemarin menerima empat pucuk senjata api yang sebelumnya merupakan milik mantan X Gerakan Aceh Merdeka atau GAM Sisa Konflik Aceh. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Serambi minggu tadi, 4 pucuk senpi dengan rincian 3 pucuk diserahkan Kodim 0105 Aceh Barat adalah jenis AK-56, SS1-V5, dan SS1-V1 dan sepucuk dari Kodim 0107 Aceh Selatan jenis M16 KOL AR-14. Selain 4 senpi yang diserahkan dan rem juga menerima 4 magazen serta 35 butir amunisi dengan berbagai jenis. Nefra ketika penyerahan Senpi di Korem 012 di Alu Penyaring Aceh Barat menyampaikan bangga terhadap prajuritnya yang atas upaya pendekatan sehingga mantan Gam yang masih menguasai senjata api yang merupakan sisa konflik dengan Sukarela menyerahkan kepada TNI untuk diamankan. Ia kembali menghimbau kepada masyarakat yang masih menguasai senjata api sisa konflik Aceh Silam untuk segera menyerahkan kepada aparat keamanan TNI atau Polri sehingga senjata api tidak disalahgunakan kepada perbuatan kriminal. Dari newsroom Sri Tanjung permaiskian berita malam edisi Minggu 8 Oktober 2017. Berita pagi Sriamb FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.sriambfm.com follow juga Twitter @sriambfm. Wassalamualaikum.